oke、okay、guys kembali lagi bersama kita DJ Komang kita mau disini mau mengucapkan terima kasih pada kalian karena kalian sudah mendukung channel kami ya lihat ini hingga sampai s e r a t u subscriber r i b s u buat kalian semua terus support channel kita ya DJ Komang karena berkat kalian kita dapat penghargaan yaitu Creator Awards dari YouTube oke、okay. dan sekarang juga kita ini lagi di Hotel Mesra kita mau buat video klip baru ya, nah, ya buat kalian nih yang mau berlibur nih、juga. ke Kalimantan nih Bisa langsung aja datang ke sini di Hotel m a s a Kalimantan, Kabupaten Kutai Timur, dan bertepat di Kecamatan s a n g k u l i r a n g Di sini keren loh, ada kolam renangnya, ya, ada kolam renang, ada Terus, kamar, dan pelayanan yang juga u t l a y、ok. a n y a oke.、Okay. Oke, langsung aja ke video klip, see you. クリス・アルフィン よし